Ini juga akan bisa memperoleh faedah yang lain berupa ya, diketahuinya banyak daripada hukum-hukum fikih. Kemudian juga ibrah-ibrah dan pelajaran-pelajaran tarbawiyah. Ini masih pelajaran-pelajaran yang mendidik. Juga tentang siyasa syar'iyah. Ya, siyasa itu artinya bagaimana seorang mengatur ya, khususnya orang banyak ya, dengan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 Memberikan pengaruh pada jiwa-jiwa anak-anak didiknya atau orang-orang yang dididiknya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Maka kita dapati bahwa Nabi Sallam contoh dalam segala-galanya. Tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahuwataala pun mengatakan lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu itu suri teladan yang baik. Dan itu umum sifatnya uswatul hasanah di situ ya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya isim nakirah dalam alur imtinan ya, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu maka beliau menjadi suri teladan dalam segala hal. Kalau di rumah maka beliau adalah merupakan kepala keluarga yang paling baik.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 Maka Nabi adalah seorang hamba Allah yang paling baik. Yang paling bertakwa. Yang paling jauh daripada bermasihat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling takut kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Ana Atkakum nillah Wa akhshakum nillah Sesungguhnya aku atau aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Azza Wajalla. Itu kalau pengen menjadi seorang penghamba yang baik, maka hendaknya mencontoh pula Rasul sallam dan beliau disebut oleh Allah Azza Wajalla sebagai hamba di samping sebagai rasul manakala beliau menunaikan seluruh apa yang menjadi kewajibannya dalam menghamba kepada Allah Azza Wajalla, padahal beliau telah dijamin pengampunannya oleh Allah Azza Wajalla dari yang lalu maupun yang akan datang. Apalagi jadi pemimpin, jadi panglima, jadi seorang teman, sahabat, ya bagi uh, yang lain, bagi Muslim yang lain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 Semuanya sudah ada pada Rasulullah SAW. Maka dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita akan mengetahui ya, banyak dari ya, e, kepribadian yang agung dari Rasulullah SAW. Ini ya, di samping tentunya <tuh> e, dari para sahabat Rasulullah SAW yang mendampingi ya, beliau SAW. Kemudian dari situ, dari mempelajari sila nabawiyah kita juga mengetahui betapa ya, mulianya sosok Nabi saw ini di hadapan Allah yang pertama dan di hadapan manusia. Dan khususnya di situ, bagaimana Allah subhanahu wa taala menjaga nabiNya saw ya, dari keburukan keburukan manusia. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agamanya melalui tangan Rasulullah SAW ini. Dan bagaimana di situ para malaikat-malaikat ikut membantu perjuangan Rasulullah SAW. Ya, mereka turun ya, dengan perintah Allah Azza Wajalla membantu beliau SAW pada saat misalnya perang Badar, pada saat perang Ahzab ataupun perang Khandaq.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 menelusurinya atau bisa menelaahnya dari ya, peristiwa peperangan Uhud di mana kaum Muslimin di situ mengalami kerugian yang besar apalagi Rasulullah Sallam kehilangan pamannya yang beliau cintai yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib itu berawal dari apa penyelisihan sebagian dari ya atau sebagian besar dari pasukan pemanah yang menyelisih perintah Rasulullah Sallam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 Ya beliau itu sudah meninggal. Dan di antara sebab-sebab datangnya kemenangan tidak lain berawal dari kepercayaan yang kuat terhadap Allah Azza wajalla, keyakinan yang kuat terhadap Allah Azza wajalla dan juga tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Rasulullah sallallahu saat itu ya, dan juga Uh, apa namanya para sahabat terhadap Allah Anhum dan itu sejak awal yaitu ketika Nabi Sallam uh, melakukan perjalanan hijrah kita dapati bahwa beliau kan sempat bersembunyi di gua sur dan orang-orang kudus melakukan pengejaran dan bahkan mereka membuat sayembara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 Ya, walaupun Abu Bakar As-Sidiq radhiyallahu anhu sempat di situ khawatir, ya dia pun bersedih kalau sampai Nabi uh, nama apa namanya tertangkap gitu ya. Apa yang bakal terjadi kalau tertangkap? Itu pikiran yang ada pada dalam yang istilahnya bergejolak dalam hati Abu Bakar As-Sidiq sampai-sampai Nabi Sallam akhirnya menenangkan kan gitu. Abu Bakar As-Sidiq radhiyallahu anhu mengatakan, لا تحزن إن الله معنا. Jangan kamu bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ini menunjukkan tawakkanya beliau yang tinggi sampai Allah berikan pertolongan kepada beliau. 6 nah, Dan yang terakhir bahwa dengan mempelajari syarah nabawiyah kita bisa mengetahui manhaj jalan kehidupan baik itu seorang pribadi ataupun masyarakat. Jadi seharusnya kita kan mencontoh ya bagaimana Pribadi masing eh, pribadi seperti Rasul Sallam, kemudian pribadi setiap dari sahabat Nabi Sallam dan kemudian bagaimana di situ ketika sudah menjadi sebuah masyarakat Muslim ketika mereka berada di Madinah. Seperti apa apa yang mereka lakukan selama ya eh, eh, sepanjang mereka hidup bermasyarakat dalam ya masyarakat Muslim tersebut. Dan apa yang Nabi Sallam lakukan ketika awal kali beliau datang berhijrah ke Madinah, ya membangun masjid mempersaudarakan di antara muhajir dan ansor ya dan seterusnya itu ya, kita dapati bahwa gambaran ya perjalanan hidup sosok pribadi nabi salam dan juga masyarakat muslim yang terdiri daripada orang-orang terbaik ya setelah ya para rasul yaitu para sahabat terdiahuluan hum itu merupakan satu-satunya contoh yang terbaik bagi kita semua ya untuk bisa e, bagaimana mengembalikan kemuliaan dan kejayaan Islam di masa-masa yang mendatang. Ya, maka di situ kalau kita mau seperti misalnya mau e, mencapai kembali kebaikan umat ini seperti yang Allah katakan di awalnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ya, maka kita harus mengikuti sifat-sifat mereka. Karena di situ mereka para sahabat radhiyallahu yang disematkan sebagai umat terbaik untuk khairu ummatit kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia apa sifatnya ada yang menonjol takmuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tuqminuna kalian beramar ma'ruf, nahi munkar ya nanti memerintahkan saling memerintahkan kepada kebaikan ya saling mencegah dari kemungkaran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 Tawasau bil haq, tawasau tanpa ada tanasuh, saling menasihati, tanpa ada amal ma'ruf nahi munkar, maka iman itu bisa akan pudar dan bahkan bisa akan hilang. Nah, sayangnya memang semangat amar ma'ruf nahi munkar di kita kurang. Jadi kalau misalkan di situ ada yang melihat keburukan saudaranya, ya diingatkan. Ya, kita memang ini masih Selalu dalam keadaan mungkin didiputi oleh Takut apa takut Kadang-kadang itu emang Sebenarnya perkara yang goib gitu ya Nah kita coba berusaha membiasakan diri Baik itulah lingkungan keluarga kita Latihannya gitu ya Atau misalkan kalau yang punya lembaga Di lembaganya, di instansinya Ya Gitu Apalagi kalau misalkan dia sebagai pimpinan Gitu Nah Eh uh, Jam asar jam berapa ini? Berapa? 3:24. Baik, kalau gitu kayaknya kita akan cukupkan ya e, penjelasan tentang faedah-faedah dari mempelajari syarh nabawiyah ini yang menjadi pendahuluan dari tentunya e, mempelajari syarh nabawiyah dan nanti insya Allah pada saat kita memasuki e, materi intinya. Dengan berpedoman pada Kitab Ar-Rahimul Maktum, ya sebenarnya Kitab-kitab Sirah Nabawiyah itu banyak dan ada yang lebih ringkas ya, mungkin ya istilahnya. Cuman eh, ini kita pilihkan mengingat istilahnya eh, sekarang eh, cukup banyak ya istilahnya diajarkan di eh, berbagai tempat. Ya. Ya, walaupun tetap di sana ya tidak luput juga istilahnya dari catatan ya. Yang nanti Insya Allah kita akan berikan pada waktunya. Ya, ini istilahnya oleh berawalnya penulis yaitu Sheikh Sofiroman Al Mubarakfuri, rohmuah Allah Taala e, mengikuti yani, perlombaan karya ilmiah dalam bidang syirah nabawiyah yang diadakan oleh Robi'atul Alam Islami ya, di Mekah gitu ya. E, dan ternyata mendapatkan juara satu ya, dari situ. Nampaknya. Dan ada pun untuk yang usul sunnah maka yani saya sendiri naskahnya cuma fotokopi yang aslinya enggak enggak ada enggak dapat. <laughs> ya. Tapi alangkah ini tidak akan mengurangi eh, apa namanya materi yang akan kita sampaikan insyaAllah. mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira eh, tidak ada pertanyaan. Ya, karena wah oh ada. <laughs> Ya. Yeah. Hmm. Hmm. Right. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.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 Sebelum hijrahnya Nabi sallam ke Madinah, nanti kita juga akan tahu bagaimana di situ mereka, orang-orang Yahudi itu kan mereka itu asalnya dari wilayah Syam. Cuman pada saat di sana masa-masa istilahnya kerajaan-kerajaan eh, Nasrani ya yang ada di negeri Syam itu yang menguasai, mereka banyak terusir. Ya, diintimidasi depannya eh, mereka banyak yang lari lah gitu. Ya, pada saat istilahnya di antaranya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 Ya berawal dari apa di situ memberikan hutangan, hutang dengan tiba. Ya mereka di situ sengaja me, apa -bong, bong bong istilahnya kalau bahasa orang Jawanya tuh e, mengeluh-elukan ketua Kabila itu sehingga mereka bisa royal terhadap e, apa namanya orang-orang e, yang dipimpinnya, ya, kaumnya.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 Nasrani, ya orang Yahudinya terusir, gitu. Ya, seperti itu, pokoknya intinya bahwa diantara mereka kalau secara itu kan nggak cocok gitu sebenarnya, ya karena mereka masing-masing mempertahankan agamanya juga, ya sendiri-sendiri. Nah kemudian terkait dengan masalah apakah seorang Nasrani bisa ataupun boleh mempelajari Al-Quran, kalau memang di situ ya dalam rangka ingin mencari kebenaran, ya.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 Masa dimana yang namanya naskah Al-Quran itu sesuatu yang sangat-sangat e, berharga dan minim. Kalau sekarang kan sudah dicetak, ya banyak begitu ya. Kalau dulu kan itu sangat di, dijaga sekali. Yang namanya lembar lembaran Al-Quran itu. Karena kalau sampai mereka itu misalnya, kan sampai-sampai Nabi melarang ya. Membawa itu ke negeri e, orang kafir kan gitu. Karena khawatirnya itu akan di...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 fenomena yang harusnya kita harus bisa e, berusaha untuk merubah keadaan tersebut ya dimulai dari kita sendiri keluarga kita ya Jadi kalau zaman e, Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dahulu yang namanya halaqah Quran itu bukan cuma di masjid ya di rumah ya, di rumah juga ada halaqah halaqah Quran ya di mana saja gitu tempat yang memungkinkan di situ untuk diadakan ya kegiatan e, kegiatan mempelajari Al-Qur'anul Karim Ya, jadi di rumah itu dihidupkan, ya, karena jangan sampai rumah itu dijadikan seperti kuburan. Gitu. Dan Nabi Sallam sudah melarangnya. Lataj ja alu puyu takum jangan jadikan rumah kalian sebagai seperti kuburan. Tidak tidak ada sholat di situ, tidak ada e, baca Quran, tidak ada ibadah yang lainnya. Maksudnya di situ sholat itu terutamanya adalah sholat sunnah untuk yang laki-laki ya. Jadi lebih aula kan kalau sholat-nafila -sholat itu di rumah. gitu.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 Izinkanlah khairat atas segala perhatian antum semuanya dan bila ada kebenaran sekali lagi itu datang hanya dari Allah, bila ada yang salah itu adalah semata-mata dari diri si pribadi ataupun dari syaitan. Ya dan saya mohon maaf ya kepada antum semuanya dan tentunya uh, memohon ampun kepada Allah Azzawajal. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu'lik. Wa Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.